Halo siang Pak Aldi Ya s i a n Halo Ya s i l a k a n komentarnya Pak Aldi Ya ini karena partai yang mendukung wakil Dan、eh, Yang Bupatinya sendiri atau yang nomor s a t u n y a itu Pasti ano Awe ribut mengenai Pembagian jasar kue-kuean Pembangunan ini sehingga パーディーパーディーパーディーパーディーパーディーパ a ディーパーディーパー a ィーパーディーパーディーパ n ディーパーディ n パーディーパーディーパ i ディーパ r ディーパーディーパー a ィーパーディー a ー i ィーパーディーパーディーパーディーパーディーパーディーパーディーパーディーパーディーパーデ a ーパーディー Aldi。bagus， selamat siang bagus。selamat siang sel si。silakan、ah、bagus。 Iya mbak、uh, Ini sebetulnya akibat dari Sistem politik yang、uh, Mengandalkan pada Pilihan langsung yang suara, suara terbanyak mbak Jadi istilahnya、uh, apa? Jadi masing-masing c a l o n itu Itu hanya mengandalkan bagaimana m e r a u p suara 私たちはプロフェッショ berjalan seperti ini, lalu Pak Prianto mundur m e m d u l k a n Kalau kita nilai sebetulnya Pak Prianto waktu itu tidak memiliki akses sama sekali untuk meraup suara terbanyak. Tetapi karena Pak Fauzi Bowo punya pertimbangan bahwa dia dimasukkannya atau dijadikannya Pak Prianto sebagai wakil lalu tidak memiliki p e r s e n t a s yang besar di masyarakat, lalu memenangkan. Itulah lalu muncul persoalan. Jadi Semacam cek kosong gitu saja Lalu ketika b e r j a l a n lalu muncul Fiksi-fiksi itu Jadi komentar saya adalah Ini perlu p e m b e n a h a n Dan usulan tentang birokrat Masuk yang sebagai wakil Itu sebenarnya tidak menjamin juga Akan terjadi、uh, Soliditasan dari Pelaksanaan Bupati nantinya Yang penting adalah Bahwa、uh, Sejak pencalonan itu Pemilih itu juga akan melihat Ya. Jadi, nah, gitu mbak Baik, terima kasih, Pak Agus Halo Pak Hasbullah Halo Ya s i l a k a n Pak komentarnya Oh, selamat siang mbak Ini cermin dari tata hukum tata n e g a r a Dan tata hukum kita yang rusak Jadi kita terlalu, ya, apa ya Beesprimen terlalu jauh Dengan ini cermin Jadi kita punya istimewa sirkata yang tidak benar、Harus.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 どうなるか Bukan melayani rakyat Tapi berburu rezeki Pak, terima kasih Halo, selamat sore Pak、hmm, s i l a k a n Pak Aryo、uh, Ini menurut saya mungkin kegagalan daripada Ini sistem itu salah, ada kesalahan Itu coba aja dipinjau ulang gitu Gak usah malu lah, kalau salah yang aku salah lah gitu. Jangan salah dibohong-bohongin aja rakyat itu Terima kasih Pak Pak, selamat sore Terima kasih Pak Aryo Pak t o t o selamat sore s i l a k a n Pak t o t o n、uh, gak g heran ya kalau menurut saya ya karena itu kan mereka bergabung dari、uh, partai yang berbeda ya jadi otomatis mereka punya kepentingan untuk membela partainya masing-masing ke satu, kedua khusus untuk Jakarta saya rasa n gak g ada gubernur Falsibo juga Jakarta juga jalan-jalan aja ya normal aja seperti biasa begitu karena シーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシにバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシーバーガーシ インドネシアの人たちが、このように、人々が、人々が、人々が、人人々が、人々が、人 i r 人々が、人々が、人々が、人々が、人々が、人 i が、人々が、人々が、人々 telah terbukti berhasil dalam karya-karya nyata jadi kalau misalnya ada p e c a kongsi wajar saja sebetulnya karena sistem yang kita anu tidak jelas KDR a e dalam partai tidak jelas、e, sistem rekrutmen c a l o n pemimpin daerah juga tidak jelas orang yang tiba-tiba yang tadinya penganggur tiba-tiba menjadi politisi Uh, Jadi Nata k o m p a k menurut saya、uh, Sangat jelas mengatakan bahwa Demokrasi Gagal Membawa Indonesia Menteri lebih baik Nah maka perlu ada rekonstruksi baru、uh, Apakah betul Sistem partai politik Yang sekarang kita a n u t Memerupakan cara yang terbaik membiarkan sistem ini berlarut, menurut saya kita telah sadar masuk ke dalam jurang ke, kehancuran yang lebih buruk lagi. Apa -apa. terima kasih Pak Agus. Selamat sore. Silakan. Sebenarnya wakil itu nggak berfungsi ya.、Mm -hmm. eh, sekarang ini kita punya wakil presiden a t a nggak punya wakil presiden juga kita nggak tahu. j a k i dulu、eh, zaman dulu, p a k y u s u f kala. リアル e スページャランスリー、モキル、キリピリアンパスページャランスリー、アランググループパケリスマスマティングパディナゴリティー、リモジャランタア、でモジャランスリー。 Di bisnis pasti aja terjadi ada p e r c a f u n g s i ya begitu. Masing-masing mau ingin jauh mau mau punya porsi sendiri. Sekian terima kasih. Ya terima kasih Pak Anton, Ibu Eni. Selamat sore Bu. Selamat sore. Silakan. s e l a u saya sih sama p Anton k a n g a k setuju ya. Jangan bawa bawa SBY, Mahbudiono. Bukan saya orang partai Demokrat nih Bu. すみません、これがレコードしかも、私ると言うと、何人かいると言ういると言うと、何人かいると言